Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd Ikhwan sekalian yang Allah muliakan Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Makhrud Lisan Kita akan membahas tentang Makhrud yang ke-6, ke-7, 8, 9 dan 10 adapun pun yang ke-6 Dari Makhrud Lisan adalah Untuk huruf Nun. Makhrut huruf Nun. Keluar dari ujung lidah. Pada posisi. Gusi dua gigi seri atas. Di bawah sedikit setelah lam. Sekali lagi bahwa. Makhrut huruf Nun. Itu dari ujung lidah. Pada posisi. Gusi. Dua gigi seri atas. Keluar huruf. Nun, Na, ni, nu an, kita tempelkan ujung lidah kita pada posisi dua eh, pada posisi gusi dua gigi seri atas. Na ni, nu an. Kemudian makroet berikutnya adalah untuk huruf ro, huruf ro, makroet huruf ro kita keluar dari awal punggung ujung lidah. Pada posisi gusi dua gigi seri atas. Sekali lagi. Makhrut huruf roh keluar dari awal punggung ujung lidah. Pada posisi gusi dua gigi seri atas. Dia sangat dekat dengan huruf nun. Ro, Ri, Ru, Ar. Dan roh ada dua jenis. Tebal dan tipis. Ketika mengucapkan huruf roh yang tebal, ketika kita mengucapkan huruf roh yang tebal, sebagaimana digambar, pangkal lidah kita naik ke atas. Adapun roh yang tipis, pangkal lidah kita menurun. Roh yang tebal, ketika roh di domah dan di fathah. Adapun roh yang tipis akan eh, roh yang di Dan penjelasannya akan dijelaskan pada pembahasan khusus tentang, tentang huruf roh. Berikutnya. yang ke delapan untuk Mahrod huruf to dal dan ta huruf to dal dan ta di manakah keluar tiga huruf ini keluarnya pada punggung ujung lidah pada posisi pangkal sekali lagi pada posisi pangkal dua gigi seri atas keluar huruf to Dal dan Ta To Dal dan Ta to, Ti Tu Alpo Kemudian Da Ti Du Ad Ta Ti Tu Ad Dari sisi Pengucapannya Tentunya Kalau kita lihat di gambar Huruf To Ketika mengucapkannya Pangkal lidahnya naik ke atas Karena dia memiliki sifat yang tinggi atau yang tebal, yaitu sifatnya isti'ala, ya, sifatnya isti'ala, dan ia tebak. Adapun ketika mengucapkan huruf dal dan ta, karena dia bersifat invita dan istival, maka tidak ada kesulitan, atau dia mendatar mengucapkannya, ta sama da, yang agak berat untuk mengucapkan adalah mengucapkan huruf to karena harus menaikkan pangkal lidah kita. Wabillahal alamiswab ini barangkali yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.